اللهم بارك السلام الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Bapak Ibu rahimakumullah izinkan saya pada kesempatan ini untuk membahas sebuah tema khusus yang berjudul Al-Qur'an dan Peradaban. Ini tema yang sangat penting karena ini adalah tema pokok Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada kita dengan sangat lengkap. Karena Allah ingin Manusia ini Bisa Mengelola Kekayaan Allah Di alam semesta ini Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Sama dengan kita Kalau kita punya perusahaan Kita mengangkat karyawan Kita ingin Karyawan kita bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan Karena itu setiap karyawan yang kita ingin angkat sebagai pegawai Kita latih, kita kasih pembekalan Sehingga mereka bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita sebagai pemilik perusahaan Semua perusahaan seperti itu. Allah menciptakan langit, bumi. Sebagai fasilitas. Allah ingin juga agar. Kekayaan Allah ini. Dikelola oleh manusia. Sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Pertama-tama. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dua makhluk. Makhluk malaikat yang patuh. Tidak ada pilihan untuk berbuat salah. Karenanya malaikat tidak punya jenis kelamin, Tidak laki, tidak perempuan. Juga malaikat tidak makan. tidak minum tidak Allah bekali nafsu. Ya. Karena tugasnya dia patuh. Ikut tanpa sedikit pun salah. Allah berfirman tentang malaikat la ya'sunallaha ma ma'maruhum wa yaf'aluna ma yu'maruh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan bahawa malaikat ini tidak punya kemampuan untuk berbuat dosa. Lihatlah surat Tahrim ayat 6. Allahu firman Ya ayyuhalladhina malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan wa ya'malu ma yumaru dan malaikat melaksanakan apa yang Allah perintahkan di saat yang sama Allah ciptakan makhluk lain yang mempunyai nafsu bisa berbuat salah yaitu jin jin Punya jenis kelamin, ada laki dan perempuan, menikah, beranak-pinak. Dan ini Allah ciptakan, jin ini Allah ciptakan, 2000 tahun sebelum Allah menciptakan manusia. Lalu Allah tempatkan di bumi, untuk mengelola bumi. Jin beranak pinak jumlahnya banyak Tapi begitu mereka menyebar di muka bumi Mereka berkelompok-kelompok Pekerjaan jin hanya bertarung Antara mereka saling menumpahkan darah. Terjadilah guruhala di muka bumi, kekacauan besar-besaran. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengusir jin dari bumi. Malaikat berhasil Mengusir jin dari bumi setelah sebelumnya Terjadi pertarungan Antara malaikat dengan jin Allah perintahkan agar jin ini Dikumpulkan di sebuah tempat khusus Di tengah laut Dalam hadis dikatakan Fijazairil buhur Sampai sekarang tidak ada yang tahu tempat yang pasti di manakah markas jin ini. Tapi yang jelas para ahli seringkali menyebut bahwa ada sebuah tempat di tengah laut itu yang sering terjadi sesuatu. Itu disebut dengan istilah segitiga Bermuda. Namun kita tidak tahu apakah itu markas jin atau tidak. Yang jelas dalam hadis dikatakan bahwa markas jin di tengah laut satu diantara jin itu ada yang paling soleh ditangkap oleh malaikat dibawa ke langit inilah asal-mu'asal mengapa ada jin bergabung dengan malaikat begitu bumi kosong Allah subhanahu wa ta'ala mengumumkan bahwa akan ada pengganti yang akan mengelola bumi Allah firman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inilah manusia. Allah ambilkan penciptaan manusia ini dari tanah. Dari berbagai jenis tanah. Ada yang keras, ada yang lembut, ada yang kasar. Kata Nabi, Waminhu, Takti sifatul insan Dari sifat tanah ini Muncul sifat-sifat manusia Ada yang lembut Ada yang keras Ada yang kasar Sesuai dengan sifat tanah Dan Juga Di antara sifat tanah itu Ada warna Ada warna putih, warna coklat Warna kemirah-mirahan dan sebagainya Lalu kata Nabi Wa minhu takti Alwarul Insan dari warna tanah ini muncul warna kulit manusia ada warna coklat warna putih dan sebagainya Allah ciptakan patung Nabi Adam ini terbuat dari tanah setinggi 60 meter situ dibiarkan sampai kering Sampai bersuara seperti tembikan Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, "Khalaqul insan min sal-saling wa khalaqul jana min mard min nar. Fabi ayi alaiy Robbikumatukadnibar." Kata Allah, manusia diciptakan dari sal-sal. Maksudnya tembikar tanah lempung yang dikeringkan sampai bersuara sol-sol, tang-tang-tang-tang. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakannya dalam Al-Quran dan Tema pokok Al-Quran dari awal sampai akhir adalah tentang manusia Karena Manusia ini yang Allah kasih tugas Untuk mengelola bumi Dan untuk mengemban tugas Yang berat ini Allah bekali manusia Kecerdasan akal Jin punya akal Tapi tidak setinggi level kecerdasan manusia dalam hadis dikatakan paling cerdasnya Jin hanya selevel anak manusia umur 10 tahun jadi Profesor dokter Jin itu masih hanya selevel anak manusia umur 10 tahun Karenanya pekerjaan jin hanya mengganggu. Dan sekalipun diciptakan sebelum manusia, sampai sekarang belum pernah ada jin kreatif. Belum pernah ada laptop made in jin. Ada HP made in jin. Yang ada baru celana jin. Jadi Bapak Ibrahimullah. Ini semua Allah dalam Al-Quran Karena Tema pokok Al-Quran Tentang peradaban itu Allah ingin bahwa Manusialah yang akan Mengelola bumi ini Inni ja'ilun Fil ardi Khalifah Setelah Nabi Adam Selesai diciptakan dan ditiupkan ruh Ini panjang ceritanya, tapi saya singkat aja karena kita ingin masuk ke tema. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan semua makhluk yang ada di langit bersujud. Karena yang ada di situ malaikat dan ada satu makhluk jin. Maka semua yang ada bersujud. Tinggal satu yang tidak bersujud Jin itu Itulah yang kemudian Menjadi iblis Kata Allah Fasa jadu illa iblis Makanya dalam Al-Quran Dalam surat Al-Kahfi dikatakan Kana minal jini Fafasaqah An amri rabbih Iblis itu dari kalangan Jin Bukan dari kalangan Malaikat Jadi ada sebagian salah paham Ada sebagian salah paham Disangkanya itu malaikat Tidak Malaikat tidak berbuat maksiat Jadi Iblis ini dari kalangan jin Dalam surah Al-Kahfi ayat 50 50 Yang berbuat fasik Maka Sejak itu muncul iblis Inilah yang akan Merusak Kehidupan Karena pertama-tama Dia sudah berani melawan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan Allah melawan Allah. Makanya Allah sebut iblis dari kata al balas Artinya amalul su, perbuatan buruk. Iblis. Pengikutnya disebut asyaiton. Dari kata syatona. Artinya amalul syar, perbuatan buruk juga sama. Sebelum turun ke bumi, Nabi Adam ditempatkan sementara di surga. Bukan selamanya, sementara. Karena Allah sudah menyebutkan ini ja'ilun fil ardi. Aku akan menciptakan manusia di bumi. Lalu kok ke surga sementara? Untuk apa? Persiapan turun ke bumi. Kenapa? Magang dulu. Magang dulu. iya. Karenanya di surga ada aturan seperti yang akan berlaku di bumi. Surga yang Nabi Adam tempat ini, itulah surga yang nanti akan kita tempati setelah alam akhirat. Hanya karena itu masa magang Nabi Adam ketika ditempatkan di situ Allah berlakukan hukum di bumi. Ada perintah, ada larangan. Ini makan, ini jangan. Ini makan, ini jangan. Kamu melanggar, kena hukuman. Kalau surga yang ini juga sama, nanti setelah proses akhirat itu sudah tidak ada lagi larangan dan perintah. yang ada kesenangan-kesenangan karena ini sekali lagi saya katakan ini adalah proses persiapan turun ke bumi maka Allah berlakukan terhadap Nabi Adam di surga ini seperti apa yang akan Nabi Adam alami di bumi Di sini Iblis masuk minta izin kepada Allah karena aku sudah dilaknat sekarang izinkan aku berjuang untuk mencari kawan di neraka Dia tidak mau masuk neraka sendirian Makanya iblis bekerja keras Untuk mencari kawan Siang malam Iblis dan kawan-kawannya bekerja keras Sejak itu Dia berusaha Dan Cara Iblis menggoda Dia membalik fakta Membalik fakta Kalau bahasa kita Bapak Ibu, packaging di package. Jadi sesuatu yang merusak di package seakan-akan bermanfaat. Perhatikan bagaimana iblis mempackage Nabi Adam, mempackage kodaan sehingga Nabi Adam Tergoda. Perhatikan, fawas wasallahu ma Syaitan menggoda. Liub dia lahuma ma wuriyah anhu min sawatishima. Untuk menampakkan auratnya. Jadi sasaran syaitan itu membuat orang telanjang. Perhatikan Bagaimana godaan pertama itu Begitu Nabi Adam berbuat dosa Langsung nampak angrotnya Jadi, setiap dosa identik dengan telanjang Makanya Asal-muasal -asal orang jatuh dalam dosa Dibiasakan dia melihat orang telanjang Atau dia dibiasakan bertelanjang Dan Semakin banyak orang telanjang Semakin identik dengan peradaban jahiliyah Karena di zaman jahiliyah, rata-rata mereka telanjang. Semakin dekat ke masa jahiliyah, semakin banyak orang telanjang di situ. Dan ini peradaban setan. Peradaban setanlah adalah peradaban telanjang. Sampai dulu di zaman jahiliyah, orang-orang kafir bertawaf di Ka'bah laki perempuan telanjang bulan. Dan itu diharuskan oleh mereka. Sekalipun niatnya mereka bisnis, sebab... orang-orang kafir Mekah tuh punya bisnis pakaian. Maka setiap orang yang bertawaf itu hendaklah beli pakaian dari mereka. Kalau enggak punya pakaian, kalau tidak mampu beli pakaian, harus telanjang. Akhirnya banyak orang enggak beli pakaian, akhirnya mereka milih telanjang bertawaf di Ka'bah. Perhatikan bagaimana iblis mempackage godaannya. Ada satu pohon yang itu oleh Allah tidak boleh dimakan. Jadi kata Allah, "Wala taqrab hadhihi syajarah." Jangan kamu dekati buah ini. Setiap Allah melarang selalu Allah menggunakan bahasa jangan mendekat. "Wala taqrabuz zina." Jangan dekati zina. Mengapa? Sebab tabiat dosa seperti magnet Kalau seorang sengaja mendekat akan terpanggil, akan tertarik. Begitu dia mencoba akan terpanggil yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Makanya sekarang ada gerakan bagi-bagi narkoba gratis. Karena orang yang sudah merasakan pasti akan mencari dan mencari. Zina misalnya, kata Allah, "Wala taqrabuz zina." Jangan kau dekati zina. Jadi mendekati saja Sudah dosa Seperti zina itu sendiri Apalagi berzinanya, banyak orang salah paham Jadi dia berboncengan Banyak orang tua, lalai Dibiarkan anaknya berpacaran Itu sudah dosa Jadi itu sudah dosa, karena yang Allah firmankan Bukan wala taznu Jangan berzinah Seandainya Allah berfirman Jangan berzinah, maka setiap Orang yang berduaan tidak berzina tidak dosa. Tapi kata Allah, wala taqrabu, jangan mendekati zina. Maka setiap bentuk yang mendekati zina apapun caranya itu sudah dosa. Karena itulah buku fikih ada bab namanya diharamkannya khulwat. Khulwat itu laki perempuan berduaan dalam satu ruangan tanpa ada orang ketiga, ada saksi. Itu namanya khulwat. Makanya kaum ibu atau bapak yang bekerja di kantor, kalau ditempatkan satu ruangan berduaan dengan perempuan jangan mau. Kenapa? Karena boleh jadi Terjadi fitnah Dan dia tidak tahu Bagaimana fitnah terjadi Ada seorang Seorang soleh, orang baik Dia punya Sekretaris di perusahaan Dia berusaha dengan sungguh-sungguh Agar tidak melihat, tapi berduaan Di kantor Perhatikan jahatnya sekretaris ini apa? Dia berzina dengan laki-laki lain Dia hamil, lalu cerita pada orang Aku dihamil oleh bos itu Dan tidak bisa mengelak, gimana waktu satu kantor? Satu ruangan di setiap hari. Akhirnya, istrinya heboh, lalu kemudian terjadi perceraian, hancur rumah tangga itu. Bagaimana cara mengklarifikasi? Tapi kalau ada orang ketiga, orang keempat, yang bersaksi di situ, maka dia masih punya saksi. Nah itulah, Allah, itulah rahasia kenapa Allah firman wala taqrabu zina. Nah, perhatikan bagaimana iblis mempakej ini dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana sekarang ini kita menemukan iblis mempakej dosa dengan sebegitu rupa bayangkan tadi malam berapa manusia yang mabok berapa manusia yang bersinah sepanjang malam atas nama tahun baru. Atas nama Valentine Day. Mereka bikin package-package yang sangat menarik. Mungkin di zaman ibu-ibu nih, siapa yang paling tua di sini, Bu? Coba ngacung, yang umur 70 tahun sudah. Ibu 70 tahun. Mungkin di zaman ibu dulu pacarannya tidak seperti sekarang, Bu ya. Jadi Melihat satu kilo ke depan sudah gemetar duluan, ibu ya. Dulu itu di betawi itu dibikin lubang di gedeknya dimasukin, asalkan sudah menyentuh sudah sudah heboh sudah, endahnya luar biasa. Sekarang berbeda sudah, sudah tidak menerik lagi berduaan, sudah tidak dahsyat lagi ciuman. Sekarang sudah ada namanya cabai-cabean Itu sempat heboh di TV One Sempat dibicarakan tentang masalah uh, Peristiwa seperti ini Jadi sekarang itu Yang mereka Ngomongkan apa? Hari gini masih perawan oh, gitu Jadi sudah dianggap bahwa Uh, orang itu sudah harus berzina Dan mungkin Ibu kurang terasa Tapi yang paling terasa Saya ditelepon oleh banyak kaum ibu Pak Ustadz, apa hukumnya Anak saya sudah hamil luar nikah Itu hampir tiap malam Jadi mereka bertanya Bukan apa hukum pacaran Pak Ustad, Bukan begitu Tapi apa hukum Anakku sudah hamil di luar nikah, boleh enggak dinikahkan dengan yang menzinai? Itu sudah hampir setiap malam pertanyaan begitu. Nah, saya jawab apa? Anak ibu sudah kotor, enggak punya hukum. Sudah di luar hukum, berbuat apa saja sudah. Begitu. Dia sudah memilih jalan kotor, dan orang... Yang punya masa iddah itu orang suci Kalau hasil berzina hamil Orang berzina tidak punya masa iddah Dia sudah kotor, dia sudah melakukan apa saja Jadi masa iddah itu bu Masa untuk mengecek Benarkah wanita ini Sudah benar-benar steril Tidak ada sisa dari suami dulu Itu masa iddah namanya Entah karena dicerai atau karena suaminya meninggal Sampai 3 kali head Sehingga kalau dia menikah Lalu dia hamil Itu benar dari suami yang baru Nah kalau dia hamil memang karena berzinah nggak perlu masa itu Kenapa memang sudah berzinah Dia sudah kotor Tapi ini Tidak dianggap berdosa Banyak yang menganggap biasa Kenapa? Karena sudah terlanjur zaman Di package seperti ini Perhatikan bagaimana iblis mempackage godaan itu Sampai Nabi Adam turun ke bumi Iblis berkata Tuhanmu itu sebetulnya Tidak melarang kamu untuk makan pohon ini Perhatikan Sudah jelas dilarang oleh Allah Kata iblis Eh, Tuhanmu itu sebetulnya Maksudnya melarang pohon ini bukan bukan dimakan. Bukan begitu, bukan bukan hanya dimakan. Begini maksudnya kata iblis. Sebab kalau kamu makan pohon ini, kamu akan jadi malaikat. Illa antakuna malaikain. Perhatikan cara menggoda. Kalau kamu makan pohon ini, kamu jadi malaikat. Yang kedua Kalau kamu makan pohon ini Aw takuna minal khalidin Kamu akan kekal di surga Makan segera Biar kekal ke di surga Langsung seketika Nabi Adam tergoda dan makan pohon itu Makanya dikatakan Pohon huldi ini Maksudnya kalau kau makan pohon ini Kamu akan kekal di surga Saya sempat menghadiri ada sebuah kejadian di sebuah gedung di Jakarta, BPKP kalau tidak salah. Seorang melompat dari lantai ketinggian, dia jatuh dan kaki sudah sampai ke sini. Melompat berdiri. Ketika dicek di HP-nya, ternyata ada bacaan di Facebook dia, The Black Death is Victory. bunuh diri itulah merupakan kemenangan. Dan kalau Ibu buka di internet itu banyak situs how to kill yourself. Bagaimana kau bunuh diri? Dan itu dianggap kemenangan. Bagaimana pertanyaan setan mempackage bunuh diri itu sebuah kemenangan. Akhirnya banyak orang berlomba-lomba bunuh diri. Itu sudah hampir terjadi di di barat. Di Jepang itu setiap tahun, angka bunuh diri mencapai 30.000 orang setiap tahun dan saya tidak percaya tadinya, sampai kemudian pas Idul Adha kemarin saya diundang ke Tokyo terus saya diajak jalan-jalan oleh penitia setiap saya mampir di sebuah stasiun disitu untuk masuk ke kereta, ada pagar saya tanya, kenapa kok dipagarin? Pak Ustadz kalau tanpa pagar, ini orang Jepang suka melompat ke rel Jadi, angka bunuh diri itu hampir agak biasa. Kenapa? Karena persepsi yang dibangun oleh setan di-package bahwa kalau kamu bunuh diri, kamu kemenang. Mirip seperti ini, perhatikan. Kalau kamu makan pohon khulti ini, kamu akan jadi malaikat atau kamu kekal. Maka tergodalah. Kalau di kalangan anak muda, mereka dianggap bahwa Hari gini masih perawan, jadi kalau masih perawan dianggap bukan wanita. Kalau kamu ingin jadi wanita beneran harus cabut keperawanan kamu. Itu begitu. Jadi bagaimana setan mempackage sebuah kemaksiatan itu menjadi hal yang menarik. Dan banyak orang tertarik dengan itu. Maka Nabi Adam melanggar, langsung Allah turunkan ke bumi. Inilah asal-mu'asal asal permulaan tugas manusia mengemban amanah mengelola bumi. Tapi ingat, dia akan berhadapan dengan makhluk yang bernama Iblis. Waalaikumsalam. Nabi Adam proses penurunannya dipisah oleh Allah. Nabi Adam turunkan di India dan istrinya Siti Hawa diturunkan di Jidah. Terus mereka mencari mencari maka dalam ruhut dikatakan ini ruhut yang saya punya sekalipun tidak kuat tapi ini yang saya punya yang saya dapat dari berbagai referensi dan ini juga dirujukkan ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah nihayah dan sebagainya maka. seandainya ada dapat lebih kuat lagi, saya akan ambil itu tapi saya belum menemukan yang lebih kuat lagi maka akhirnya perjalanan panjang itu bertemulah di bukit Arofa makanya dikatakan Arofa Arofa artinya saling mengenal dan bertemu maka itulah permulaan Nabi Adam hidup di bumi setiap Hawa melahirkan anak Selalu Allah kasih kembar. Laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. Nah ini Bapak Ibu Rikmullah. Syariat yang Allah turunkan untuk manusia itu berkembang. Sesuai dengan kondisi manusia. Karena dulu jumlah manusia masih sedikit. Syariat Allah masih membolehkan menikah dengan saudari kandung. Tapi tidak boleh menikah dengan saudari kembar karena setiap lahir laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan maka tidak boleh menikah dengan saudari kandung nah, saudari kembar, boleh saudari kandung maka terjadilah pernikahan silang di silang inilah syariat yang Allah berikan kepada Nabi Adam Nabi Adam adalah manusia pertama Dia adalah Nabi Sekaligus Rasul Dan dia yang pertama-tama mengajarkan manusia Syariat Allah subhanahu wa ta'ala Supaya manusia Mengelola bumi ini Sesuai dengan apa yang Allah inginkan Ini maksudnya Kalau bapak ibu punya perusahaan Bapak ibu mau nggak Mengangkat karyawan Yang memusuhi bapak ibu Hmm? Karyawan memusuhi pemilik perusahaan diangkat nggak itu? Hah? Diusir ya, benar. Nah, perhatikan, kira-kira Allah senang nggak kalau bumi ini dikelola oleh orang-orang tidak beriman kepadanya? Allah senang? Iya tidak suka Allah karena kerusakannya lebih besar daripada keburukannya. Nah, kita saja nggak mau ada orang Masuk ke perusahaanku, dia musuhku. Kenapa kok kita kok bingung mempermasalahkan masalah kepimpinan? Sudah jelas, kita saja nggak suka ada orang yang memusuhi aku mau bekerja di perusahaan, nggak mungkin, nggak mungkin. Sorry. Nah, kita jangan berdebat masalah itu. Sudah jelas bahwa Allah tidak suka Kalau bumi ini dikelola oleh orang-orang yang tidak beriman Sudah pasti Tidak ada orang beriman baik kepada Allah, nggak mungkin Mereka sudah sombong, memusi Allah Tidak beriman kepada Allah Maka Allah ingin Yang mengolah ini Hamba-hamba Allah Inilah rahasia kenapa manusia pertama Itu Nabi Supaya mereka mengajarkan syariat Allah di muka bumi ini. Karena ya Bapak Ibu, Islam yang Allah turunkan ini bukan hanya masalah ritual. Bukan hanya salat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Dalam Islam ada aturan hidup. Tolong dijawab Bu Kalau ibu masuk kamar mandi bagaimana aturannya? Kaki yang mana yang dahulukan? Kok tahu dari mana tahunya itu? Nah, kalau ibu keluar? Kaki kanan. Sebelum masuk ibu baca apa? Berdoa. Sebu begitu keluar? Coba saya ingin tanya, tolong Bu cari semua agama dunia ada enggak aturan jeruk masuk kamar mandi? Tidak ada. Nah, Kalau cara masuk kamar mandi Saja ada aturannya Apakah kemudian agama ini tidak punya aturan Tentang negara Masuk akal nggak? Lalu kemudian orang islamnya begitu memimpin Tidak mau ikut islam Masuk kamar mandi Saja punya aturan nih agama Masa negara yang besar ini nggak ada islamnya sama sekali Dia islam gak ada aturannya begitu Bekerja di perusahaan Misalnya dia bikin perusahaan Tanpa ikut aturan Allah Yang dijual apa saja Haram terserah Cara haram terserah Nah Inilah peradaban Jadi Peradaban itu adalah Bahwa Islam ini bukan hanya ritual Tapi Islam Juga adalah peradaban Mungkin Bapak Ibu bertanya Apa itu adab Jadi Peradaban Dia itu Satu akar kata dengan adab Jadi seorang Yang belajar adab Disebut berperadaban. Adab kepada orang tua. Adab masuk kamar mandi. Adab keluar kamar mandi. Adab mau tidur, adab bangun tidur. Adab kepada Allah. Adab kepada tetangga, adab sesama manusia. Dan lebih sama ada enggak, Bu? Dan lebih sama ada enggak? Ada semua. Nah, tapi kenapa kok kemudian yang diambil banyak orang Islam hanya ritualnya? Sementara adabnya kok jadi hilang? Makanya di sini saya jelaskan bahwa peradaban itu adalah cara bagaimana supaya kehidupan Dengan segala dimensinya beradab Tidak saja secara ritual Melainkan juga secara sosial Nah Masyarakat yang tidak punya adab Disebut masyarakat baduy Kalau di zaman nabi Mereka orang yang tidak belajar adab Ketika ketemu nabi langsung Nabi disebut namanya Mamot gitu. Cara Mas, cara menyebutnya pun lewat belakang rumah tidak lewat depan sampai Allah turunkan surah Al-Hujurat. Panduan cara ketemu Nabi. Allah ajarkan adabnya. Nabi sedang berjalan, orang baru ini langsung menarik pakai Nabi, ditarik sampai merah muka Nabi karena keseret oleh kain selendang yang Nabi pakai. lalu apa? mengatakan apa? muhammad kasih mana yang telah utipkan kepada kamu dengan kasar, nabi tersenyum saja kenapa ini orang baduy kalau di kita, kita mengenal orang daya orang daya itu orang yang tidak kenal adab mereka hidup di kampung, pedalaman, tidak kenal peradaban itu makanya cara berpakaian pun juga mereka tidak ber beradab nah islam ini bapak ibu rukumullah Bukan hanya agama ritual Tapi juga agama peradaban. Nah seorang muslimah Begitu jadi muslimah Dia jangan hanya mengambil sholatnya Tapi juga ambil cara berpakaiannya Sangat tidak jelas Ketika mengaku seorang muslimah Ketika sholat menutup aurat, Begitu keluar membuka aurat, Itu kan kontradiksi Jadi seperti dia mengatakan, pas masuk masjid, ya Allah, aku ikut engkau karena aku di masjid. Begitu keluar, bye-bye Allah, aku berpakaian menurut setan karena ikut setan. Nah, ini kan enggak jelas seperti ini. Nah, itu namanya tidak ber beradab. Tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam mengajarkan beradab. Adab kepada Allah kita mentaatinya. Adab kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah yang Allah berikan Dan Intinya adalah Tauhid Maksudnya ikut Allah Dan ajaran Allah hanya dua Mohon diingat bu Ajaran Allahnya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Ikut Allah maksudnya ikut apa kata Allah. Kata Allah kerjakan, kerjakan. Berat-berat memang. Kita jadi pengusaha aja berat. Jadi karyawan aja berat. Dari jam 8 sampai jam 5 di kantor berpisah sama istri berpisah sama anak hujan, banjir berangkat kantor, berat kadang ada tugas keluar kota, kadang ada tugas keluar negeri saya sampai pernah ketemu dengan salah seorang dia itu tukang pos saya waktu itu menyeberang lautan dari pulau Madura ke pulau sepekan Saya baru tahu Bapak Irup gelombangnya itu 5 meter ke atas. Perahu kecil, saya nggak kepikir. Saya baru merasakan bagaimana siapnya mati sudah di situ. Nah, ada samping saya ada orang, Bapak saya bilang, Bapak tiap hari begini, iya tiap hari begini. Terus Bapak melihat gelombang begini nggak takut? Yang tugas saya nganterin surat. ke pulau sana, tiap hari taruh hanya nyawa gajinya hanya berapa tahun ibu? 300.000 ribu per bulan taruhannya hanya nyawa jadi untuk cari makan saja, sudah berat masa untuk tugas Allah merasa berat? keterlaluan saya pernah melihat ada salah seorang karyawan, dia itu tugasnya membaca file, membaca data itu di depan mejanya itu setiap hari itu file dokumen sampai setinggi ini saya tanya bapak selesai baca sehari selesai nih pak setiap hari dibuka setiap hari pak tugas saya seperti ini mengecek mengontrol gitu saya tanya bapak sempat nggak baca Quran tujuh nggak sempat pak coba baca file sebalik ini bisa masa baca Quran nggak sempat tugas Allah diabaikan tugas perusahaan diutamakan hanya dibiarkan di perut. Jadi seringkali kalau untuk dunia kerja keras, tapi kalau untuk Allah apa adanya. Ini kan keterlaluan menghina Allah. Ini enggak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya langit, yang punya bumi, disepelahkan. Tapi kalau untuk urusan dunia untuk bos berubah. Kan akhirnya apa? Berubah dia. dalam salat mengatakan Allahu akbar di hatinya bos akbar kan begitu Nah ini hak tauhid Ibu Jadi adab Quran itu dari awal sampai akhir ingin mengingatkan Saya ingin tanya Ibu Paling besar nih Bapak-bapak coba ini Bapak-bapak yang punya perusahaan paling besar Bapak gaji berapa di perusahaan Pak Ada yang digaji 1 juta Pak per bulan? Ada ya? Katakanlah, insya Allah Pak punya gaji 1 juta per bulan Amin Kemarin saya hitung-hitungan Kita itu setiap hari menghirup oksigen Dicek di apotik, oksigen itu per liter harganya 25.000 ribu. Ternyata kita setiap hari menghirup 3.800 liter. Berapa kali 25.000 ribu? Sekitar 7, 78 juta per hari. Ternyata kita... menghirup nitrogen di saat yang sama dan kebutuhan kita terhadap nitrogen itu 11.000 liter per hari harga nitrogen per liter 9.500 total 185 juta per hari ibu ada nggak perusahaan ngasih gaji 165 juta seandainya Allah minta bayarin oksigen itu udah bayar oksigen aja tiap hari Sanggup enggak perusahaan kita ngasih gaji? Nah. Coba saya ingin tanya. Sekarang enggak usah bicara itu. Ibu mau enggak baca Quran atau jus per hari, kita kasih uang 185 juta per hari. Mau enggak? Mau. Nah, Tapi kalau dikasih oksigen? Sekarang ibu bayangkan. Kalau setiap hari ibu, Bapak dikasih uang 185 juta Kira-kira Bapak Ibu bisa mengurusnya uang itu Sebanyak itu, tiap hari Enggak sanggup kan? Untungnya Allah gak kasih uang, kalau Allah kasih uang kita kerepotan Kebanyakan uang Makanya Allah kasih oksigen. Nah, ini kadang-kadang manusia tidak mau berpikir dia begitu mudah melupakan Allah ini kejadian yang pertama kejadian yang kedua ada seorang direktur dia bercerita dalam satu acara itikaf dia cerita saya teringat kata dia sebuah peristiwa saya punya kawan dia mengalami gagal ginjal. hampir semua rumah sakit di Jakarta give up, angkat tangan bawa ke Malaysia, give up juga angkat tangan akhirnya dibawa ke Singapura Singapura juga give up nggak sanggup lalu direktur ini berkata so aku punya saham di perusahaanku sebesar 3 triliun kalau anda bisa menyelamatkan ginjal saya saya akan bayar anda separuh saham saya 1,5 triliun kata tim dokter, kami nggak sanggup oke, okay, kalau begitu aku bayar semuanya 3 triliun, asalkan anda selamatkan ginjal saya dokter kumpul, rapat akhirnya angkat tangan juga setelah itu sang direktur meninggal dunia karena dia sudah nggak sanggup ditolong perhatikan ibu orang yang punya gaji 100 juta per bulan kalikan seumur hidup dia bekerja katakanlah dia bekerja sejak umur 20 tahun sudah gaji 100 juta ada nggak begitu? mungkin ada ya oke, 20 tahun kita ambil dari awal sampai umur 60, 70 tahun Total seumur hidupnya ternyata hanya sampai sembilan ratus miliar, tidak sampai satu triliun. Gaji terbesar per bulan dikumpulkan seumur hidup tidak sanggup bayar satu gajian. Ibu, perhatikan keterlaluan manusia ini. Hanya suruh baca Quran nggak sempat, hanya suruh surat tahajud keberatan. Hanya disuruh sholat tahajat berjamaah di masjid, nggak punya waktu no time. Saya juga malu kepada Allah bagaimana nanti berdiri di depan Allah aku Allah bertanya jam sekian sampai jam sekian apa kerjamu suka nggak ibu menjawab Ya Allah aku nonton sinetron bagus banget ya Allah. Begitu senang nggak menjawab begitu? Nah kalau ibu nggak suka jangan kerjakan itu lebih suka kita dia aku baca Quran kan lebih enak jawabannya. nah ini namanya peradaban tauhid jadi tauhid ini ingin membuat kita ini semua mengarah kepada Allah subhanahu wa taala kemarin saya jelaskan bahwa semua tema Quran adalah Allah semuanya tentang Allah dan kita semua dikondisikan dengan membaca Quran supaya ikut Allah supaya mendekat kepada Allah nah saya anjurkan ibu bapak like Facebook saya yang ber, ber, berjudul Majelis Motivasi Al-Qur'an. Majelis Motivasi Al-Qur'an. Itu setiap hari saya ceramah-ceramah saya seringkas dalam dalam dalam artikel itu. Majelis Motivasi Al-Qur'an. Pakai O, oh, pakai V. Ya. Jadi setiap hari setiap saya ceramah seringkas. Nanti yang saya sampaikan di sini saya sampaikan di situ. Dalam artikel-artikel saya yang satu di situ itu, di antaranya adalah bahwa kita ini seperti HP. Ibu seperti apa? Seperti HP. Siapa yang tidak punya HP, tolong ngacu Biar dikasih oleh Berni Berarti punya HP semua kan? Nah, apa tugas ibu setiap hari kepada HP? Dua. Pertama apa? Ngecas, dua, ngisi pulsa. Ngecas itu untuk energi, power. Ngisi pulsa itu untuk connect to server. Ternyata Bu sama dengan kita. Kita ini Bu akan menjadi manusia kalau kita Mengurus kita seperti ngurus HP kita Ngecas Ngisi pulsa Ngecasnya Cari ilmu seperti sekarang Ini power Kalau ibu sudah cari ilmu Ibu seperti sudah power. Powerful Keluar sudah powerful Nah Pulsanya Ibu baca Quran sholat, zikir itu untuk connect kepada Allah kalau salah satunya ibu tinggalkan maka seperti ibu punya pulsa di HP ini tapi no power berfungsi? tidak berfungsi banyak orang ahli sholat panjina. kenapa? no power banyak orang ahli haji ahli umroh koruptor Kenapa? Nupursa. No Atau ibu rajin ngecas tapi enggak disimpulsa. Sama, disconnect, iya kan? Ibu pakai pencet nggak nyambung-nyambung. Kenapa? Nupursa. No Sama seperti orang yang cari ilmu terus tapi nggak salat-salat. Nah, itu liberal. kaum liberal itu mereka rajin cari ilmu tapi mereka tidak tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, kenapa Bapak Ibu Bisa ngurus HP Kok ngurus diri Kita seringkali lelai Ingat Ngisi pulsa dan ngecas. Inilah Bapak Ibu Tauhid, jadi kita ini jadi manusia Kalau kita konik kepada Allah Baru jadi manusia Kalau diskonik Tinggal casingnya manusia Tapi bukan manusia lagi Ibu lihat orang kafir kegiatannya apa? Tidur, makan, cari makan, makan bikin anak. Iya kan? Ada enggak salat? Enggak. Baca Quran? Enggak. Salat tahajud apalagi? Nah. Mereka hanya tidur, bangun, cari makan, makan bikin anak. Lihat kucing. Tidur, bangun, cari makan, makan bikin anak. Ada kucing salat? Belum pernah saya diundang isi pengajian kucing belum pernah. Nah. Jadi Dia hanya casingnya manusia, tapi sama di kucing Sama, gak ada bedanya Yang membedakan apa? Pagi-pagi bangun langsung serat subuh Baca doa pagi hari Kemudian dikit Itu bedanya Inilah manusia Nah Allah ingin kita ini Tetap di manusia Makanya kita harus bertauhid Nah inilah peradaban yang Allah ingin bangun Itu dalam Al-Quran Kita setiap hari diajak terus Kalau baca Al-Quran Allah Allah perhatikan Alam والجبال أغتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا النيل نباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من sirati ma an sajjada wa nabata kata allah aku ciptakan langit aku ciptakan bumi aku ciptakan matahari aku turunkan hujan aku tumbuhkan pohon pohonan itu untuk kamu kamu ke mana sih kok lupa aku gitu aja kalau ibu baca quran itu seperti itu izin Jadi supaya kita connect kepada Allah terus Karena kita ini Jadi manusia Kalau connect kepada Allah Disconnect sedikit langsung berubah Bukan manusia lagi Nah itu yang Allah jaga Sementara syaitan Bekerja keras Untuk membuat manusia disconnect Ibu Ini dia manusia Kalau bapak ibu Nih dalam hasil penelitian psikologi di mengatakan If you are sitting together with two American, you will find one of them suffering of psychological problems Kalau kamu duduk berdua dengan dua orang Amerika, kamu akan melihat salah satunya pasti akan menjadi jiwa 80% orang Amerika alkoholik. Nah, orang Islam tidak akan pernah mengalami pada jiwa kalau itu Islam benar. Kenapa? Karena setiap mau stres ada ngaji. Pas mau stres dengan agar Allahu Akbar, Allahu Akbar. langsung bangkit jiwanya. Ibu, Bapak rahmakallah saya seringkali baca kisah-kisah orang-orang muslim islam mereka mengatakan aku sering jeli ketika masih non muslim aku terpengaruh dengan adab itu apa itu, kok aku terharu kenapa aku mengangis dengar adab itu, ada apa dalam adab dia tanya, dia tanya asal muslim saya sering mendengar itu banyak orang islam tidak mendengarkan adab tidak menjawab adab Orang istirahm meninggalkan agama, dan mereka mesti terang mereka itu. Ibu datang ke Tanah Abang, Ketemu di sana para pedagang ungu-ungu, orang Cina. Datang pas hari seni, banyak mereka berpuasa seni. Mana? Catanya, kenapa kau puasa seni? Kok? Di sini, enak, saya merasa tenang jiwa. Orang istirahm dia tak puasa. Kata Kok, ih, orang istirahm tak amalin, dan aku yang ngamalin amalinlah. Jadi Ibu, Bapak Allah Allah ngasih panduan itu bukan tanpa makna Karena banyak orang Islam Tidak namanya Islam Akhirnya ada orang Islam Seorang ahli fisik Mengadakan penelitian di Indonesia Hasil penelitian mereka Sepuluh tahun lalu Saya sempat baca dalam majalah Dalam surat kabar Bahwa Jika Anda duduk dengan lima orang Indonesia sangat satunya adalah menjadi majmuk dulu. Kaget saya, kok begitu ternyata sudah banyak orang Islam tidak ikut Coba tanyakan maksi maksi, siapa yang merasai nikmat dengan solatnya? Maksi maksi banyak. Hampir rata solat Indonesia Ini juga selesai ingin selesai. Tidak akan pernah orang-orang berbunyi sholat, kalau berbunyi seperti itu Karena syaratnya yang harus tenang Siapa yang selalu sempat sholat pembeliah, bahwa iya selesai sholat Sudah hampir banyak orang tidak sempat Siapa coba yang sempat Tidak usah sholat tahajud, mungkin ada berat Yang sempat ya, baca Qur'an setiap hari satu halaman Wah setuju, satu halaman Itu hampir-hampir dan munculnya sebuah gerakan luar biasa kawan-kawan yang memikirkan supaya orang-orang bisa mengamalkan Quran seperti itu muncul gerakan kodogers sekarang kemarin saya dekorasi di di Istiqlal gerakan lagi, kutub namanya komunitas tahajid berangkat sudah 7000 anggotanya terus di saat yang sama ada gerakan lagi namanya koma, komunitas maksud doa pagi suri itu luar biasa sekali lagi bunda karena apa? karena kita kalau tidak ada kawan yang menggerakkan kita tidak akan baca syaitan itu suka menggerakkan dengan diri tapi kalau ibu punya kawan bersepakat akan terjadi hampir banyak pengalaman bahwa kalau sudah ikut bergabung akan biar hilang tidak merasa berdosa sudah telah lama, tidak pernah baca Quran setahun dua tahun, sudah hilang nanti terhasilnya apa? Terasa ni di akhirat, loh, menyesal aku ya enggak sempat jerumah. Tadi akhirnya apa? Kalau Rabbir yaon, laa nli amal saliham fi madad. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal salat. Kata Allah sudah hantut dunia, enggak nak sih. Napaian kembali ke dunia? Lo terus di akhirat ada apa? Di akhirat tidak ada amal. Di akhirat hanya menuai apa yang dikerjakan Kalau ingin tapet semua Dangan menunggu tapet akhirat Dan gak ada rumus mengatakan Berenang-renang kemulu Berenang-renang kelebihan Bersenang-senang dahulu Bersenang-senang kemudian Ada Gak ada Muda kaya raya, tua foya foya, mati masuk surga BOM! mungkin. Ada enggak Pak Ustadz, aku pengen punya anak Tapi enggak pengen hamil, hamil capek Pak Ustadz Bisa enggak? Eh enggak bisa Harus capek dong, baru bahagia kita punya anak Setiap kebahagiaan didapatkan capek Kita bahagia dapat gaji akhir bulan karena kita setelah capek. Sebulan. Coba kalau ibu setiap hari nggak usah kerja dikasih uang. Pagi-pagi uang berjuta, uang berjuta. Betapa Kalau bahagia sudah nggak waras. Orang yang bahagia itu orang capek. nih, saya ingin tanya ibu bapak, bapak ibu sudah makan kenyataan food tiba-tiba datang orang bu, tolong bu ini makan sekarang juga kira-kira ibu makan gak? ibu bilang apa? maaf bu, aku sudah kenyataan jadi orang sudah kenyataan dikasih makan enggak suka sama ada orang kafir bu para perusahaan mereka sudah senang duluan. begitu sampai di akhirat di talian surga maaf aku sudah senang duluan, aku pilih saja. dan ini ada ceritanya innahu kana fi ahlihi mas'ura innahu dhanna al-layyahur wala innahu rabbahu kana bihi mas'ura kata Allah, dia sudah senang duluan ketika dikasih surga tidak mau, kenapa dia sudah senang duluan sama orang kenyang dikasih makan menolak, coba ibu berpuasa dari fajar sampai maghrib pas maghrib dikasih makan, bagaimana bahagia, itu dia ibu makanya kata Allah Fa inna usri inna usri Kata Allah, kamu akan dapat usro kalau kamu usul dulu. Kamu dapat surga lelah dulu. Baru baru kau bahagia. Jadi tidak mungkin kita menghayat ingin dapat surga tapi bersenang-senang tidak. Nabi saja. masih salat tahajud sampai bengkak kakinya kalau kita bengkak kaki karena apa coba asam kurang apalagi lagi inilah islam Inilah Al-Qur'an, inilah Islam Bahwa Islam itu bukan hanya Aturan di Tuhan Tapi aturan Peradaban juga Dan saya Tersentuh dengan sebuah Kejadian Ibu pernah melihat Ini Ini seorang anak kecil Tika Ya, selalu dia setiap berangkat ke sekolah tidak pernah lepas hijab Pas musim panas. Ibu tahu gimana di Australia kalau musim panas? Bapak tahu Bagaimana musim panas di sana? Luar biasa. Nah, bagaimana orang-orangnya Hampir mereka pakai pakaian yang sudah musim panas. Satu kelas, satu sekolah itu, semua sudah pakai pakaian begini, pakaian ini. Tinggal dia sendirian masih diem. Gurunya merayu, Please open your eyes, you know, this is very hot. Please, please, my daughter, this is very hot. Kamu tahu ini panas, tahu? Apa jawabannya? No, sorry, this is my religion Ini agamaku Ibu Ini, Ini anak kecil memberikan panjang bahawa Dia faham benar Sekarang pun yang masih kecil Bahawa Islam itu bukan hanya ritual Tapi Islam adalah peradaban Bahawa ciri peradabannya Dia menutup alatnya sudah banyak orang, sudah Tuhan tidak menggunakan akalnya tidak malu, bahkan boncengan sama suaminya buka auratnya dan kadang-kadang bu saya sangat kasihan kepada mereka yang selalu memamirkan kecantikan fisik, saya kasihan dia tidak merasa bahwa dia itu dikerjain oleh syaitan Ibu tahu, saya tak berbisik Eh, ngapain gue pakai jimbang? Ini sudah gak berbisiknya, aku tahu Masuk iya, itu lihat orang Itu rambutnya sudah merah, kuning, hijau Oh iya iya Akhirnya apa? Dia buka jimbangnya Dia datang ke spa Dia cek rambutnya Begitu dia cek rambutnya Iblis dia tanya, eh Orang seksi tau, kenapa? Tuh, orang pengen tau petis kamu, potong kerok Akhirnya dipotong Potong keroknya Sekian lama dia lewat ke pembanyang orang Matanya melirik, kok gak ada orang melirik ke dia Akhirnya datang setan, dilihat Orang sudah bosan tahu petis kamu Potong lagi, potong lagi Sudah dilihat tanpa hanya Naik motor, kelihatankah hanya Gak ada orang melihat Saya akan lagi Eh, kamu tahu nggak Orang sudah bosan entah kamu, terus gimana? Bongkar punggung kamu, diborongin punggungnya Sudah bongkar punggung, naik motor Orang juga sudah lama-lama gak melihat Terus gimana? kata Inggris Buka ketiak kamu, buka ketiakmu Sudah buka ketia orang kaya sudah ada yang melihat lagi. Gimana caranya? Bongkar darah kamu, bongkar darahnya. Terus akhirnya apa? Bicet. Wah, wow. pasang burung mata yang panjang-panjang. Repot, repot repot. Repot, capek, capek. Itu adalah ambil yang langsung Allah ciptakan. Saya kasihan ada salah seorang dia itu. Allah kasih bulu mata yang permanen, dicokok dibuang, diganti yang ini. Pas kena abu meleleh. Ya Allah, kasih banget. Barakallahu. Ilah haikat Al-Qur'an dan inilah haikat peradaban. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.